Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Selasa 23 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Serangan hama wereng terhadap tanaman padi di Biren semakin meluas. Dua warga Aceh Tenggara ditahan di Medan terkait kasus ganja. Pemko Subul Salam diminta tambah beasiswa untuk pelajar Sultan Daulat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAM DFM.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 Wakil Bupati Biren, Muzakar Aghani, meminta para penyuluh pertanian, petugas pengamat hama penyakit dan jajaran Dinas Pertanian Biren untuk bekerja keras membantu memberantas dan mencegah meluasnya hama wereng. Sekretaris Dinas Pertanian Biren, Insinyur Syahrul, mengatakan Wakil Bupati meminta penyuluh tidak tinggal diam dan segera memantau kondisi tanaman di wilayah tugas masing-masing karena serangan hama wereng terjadi sejak dua minggu lalu semakin mengkhawatirkan. Wakil Bupati Biren Muzakaragani mengatakan dari hasil pertemuan kemarin, ketersediaan obat pembasmi hama wereng di Biren sangat terbatas. Dinas diminta mengajukan surat ke Bupati dan dinas terkait di provinsi agar penambahan obat pembasmi hama wereng. Koordinator petugas pengamat hama penyakit di Biren Azhari mengatakan intensitas serangan hama wereng terhadap tanaman padi di Biren sudah mencapai batas ambang ekonomi yaitu 794 hektar dengan rincian kategori 700 hektar sedang 75 hektar berat 18 hektar pusu dan yang pusu sudah mencapai 1 hektar wilayah serangan mencakup 15 kecamatan Suluun Polsek Medan kota menahan dua warga Aceh Tenggara yang terlibat kasus peredaran ganja polisi memastikan tersangka anggota jaringan antar provinsi yang berperan sebagai kurir ke Medan. Kedua tersangka yang ditangkap yaitu Febri Zainaldi, 26 tahun, dan Isha Wahid, 26 tahun. Keduanya penduduk desa Kuning I, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara. Keduanya diringkus polisi di depan SPBU Jalan Ahana Sution, Medan akhir bulan lalu. Ketika itu keduanya baru saja tiba di Medan dengan menumpang mobil kijang. Panit satu reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Ridwan, mengatakan dari mobil tersebut ditemukan 73 bal daun ganja kering setelah ditimbang berbobot 73,5 gram. Menurutnya kedua tersangka secara sadar sengaja membawa ganja itu untuk diantarkan kepada seseorang bandar di Medan. Sebagian besar barang bukti ganja yang disita dari keduanya telah dimusnahkan polisi dengan cara dibakar selasa siang tadi. Proses pemeriksaan kedua tersangka sudah tahap rampung dan dalam waktu dekat tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke Kejari Medan. Zadilun, pemerintah Kota Sebulsalam diminta dapat menambah armada bes sekolah untuk pelajar di Kecamatan Sultan Daulat tahun ini. Hal itu disampaikan Pak Kandung Maha, Ketua Ikatan Pemuda Kecamatan Sultan Daulat terkait keluhan para orang tua siswa. Menurut Pak Kandung, sejauh ini ada tiga unit bes sekolah beroperasi di wilayah Sultan Daulat. Namun, satu bes fokus mengangkut siswa yang sekolah ke Simpang Kiri, sehingga hanya dua bes yang fokus di Sultan Daulat. Kondisi itu masih belum maksimal karena akses angkutan di Sultan Daulat masih sangat terbatas. Kandung mengatakan ada beberapa desa yang siswanya kerap terkendala pergi sekolah seperti Bunga Tanjung, Darul Makmur, dan Sepadan. Meski Sepadan merupakan wilayah kecamatan Runding, tapi anak-anak sekolah ke Sultan Daulat. Sementara di Darul Makmur sama sekali tidak terakses bus sekolah. Kondisi serupa juga dialami warga desa Singgersing. Kandung mengatakan pelayanan bersekolah bagi siswa sebagai kemudahan sarana transportasi menuju sekolah sehingga lebih aman. Sebab Kecamatan Sultan Daulat memiliki bentang wilayah yang cukup luas dengan topografi berbukit dan hutan. Sedat lun ruas jalan desa, kawasan jembatan Kerung Tingkem, Kuta Belang Biren yang menjadi jalur alternatif saat pembangunan jembatan beberapa waktu lalu kini mengalami rusak berat. Pendaraan harus berhati-hati melintas karena lubang jalan hampir merata di badan jalan. Ruas jalan yang rusak parah tersebut merupakan urat nadi bagi ribuan warga sejumlah desa yang hendak ke Kutablang, pesangan maupun jangka. Warga berharap ruas jalan yang beberapa waktu lalu menjadi lintasan nasional dapat diperbaiki. Keadaan yang hampir sama juga terlihat di kawasan jalan sebelah selatan jembatan Krungtingkem, Kutablang. Gesi Blangme, Kuta Azhari Ismail mengatakan kondisi jalan yang beberapa waktu lalu menjadi jalan alternatif rusak parah dan rawan kecelakaan karena dipenuhi lubang besar. Hasil pertemuan dengan Bupati Biren dinas terkait dan rekanan sebelum jembatan Krungtingkem dibuka, kerusakan ruas dua alternatif jalan tersebut akan diperbaiki dan diaspal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFN. Berlun Erna, 63 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumahnya Jalan Balai Umum Kecamatan Percut Setuan diri Serdang, Sumatera Utara, Selasa Petang. Polisi mengatakan tidak ada bekas penganianya anti jasad korban, namun untuk mengetahui kematiannya masih dalam penyelidikan. Wanita yang semasa hidupnya berjualan perabot bekas ini ditemukan tidak bernyawa oleh tetangganya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya warga curiga karena Erna yang tinggal sendirian di rumah tidak pernah terlihat dalam sepekan terakhir. Padahal setiap harinya ia sering bertandang ke rumah tetangga. Nur Hayati, 40 tahun, seorang tetangga mengatakan korban tergolong, tergolong orang baru di lingkungan tersebut karena baru 8 bulan mengontrak di rumah tersebut. Sepengetahuannya korban sudah berpisah dengan suaminya sementara anaknya sedang menjalani hukuman penjara. Kanitres Polsek Perstujuan Iptu Philip Purba belum bisa memberikan keterangan rinci karena pihaknya sedang melakukan pendalaman. Ia juga belum berani mengaitkan kematian korban dengan motif perampokan. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Medan. Seularun tebing sungai yang amblas di kawasan Desa Tingkemanyang, Kutablang Biren yang amblas sejak Mei lalu sepanjang 1 km belum diperbaiki. Bila terus dibiarkan, maka badan jalan terancam amblas ke sungai. Sejumlah warga kerungtingkem yang berharap kerusakan tebing sungai di pinggir jalan desa mereka segera ditangani karena kondisinya semakin parah. Saat ini lokasi bencana telah dipasang tanda bahaya untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Warga menjelaskan tebing sungai tersebut amblas setelah hujan deras pada Mei lalu. Awalnya tebing yang amblas 50 meter, namun saat ini semakin panjang dan meluas dan diperkirakan tebing yang amblas mencapai 1 km Bahkan kini mengancam badan jalan. Bronjong yang pernah dipasang juga digerus derasnya air sungai Krung Tingkem, sehingga kerusakan tebing terus memanjang. Warga meminta dinas terkait segera turun ke lokasi mengantasi secara darurat. <tuh> Sudahlun DPP Aceh Sepakat mengajak pemerintah Jepang untuk menanamkan investasinya di Aceh. Provinsi paling barat Indonesia itu sangat potensial di bidang pertanian, perkebunan, dan manufaktur. Ajakan investasi di Aceh dilayangkan Ketua DPP Aceh Sepakat H.M. Husni Mustafa ketika memenuhi undangan konsulat Jepang untuk Sumatera dalam perayaan 60 tahun Persahabatan Jepang Indonesia di Cambridge Condomium Medan Selasa Siang. Kapasitas Aceh Sepakat sendiri sebagai perwakilan masyarakat Aceh yang ada di Sumatera Utara Husni yang didampingi Sekretaris DPP Aceh Sepakat, H.T. Muntadar Langsung memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan Aceh kepada Konsul Jenderal Jepang untuk Sumatera, Takesi isi Ia mengatakan jika Aceh sangat potensial di bidang pertanian, perkebunan, dan manufaktur Pariwisata Aceh juga sangat menjual Jadi pada intinya Aceh memiliki potensi yang sangat baik di segala lini Faktor alam yang menjanjikan ini sejalan lurus dengan kebijakan Gubernur Aceh Irwan di Yusuf yang sedang berupaya memikat investor asing. Artinya bila ada investor asing yang berminat dengan Aceh, maka segala urusan perizinan akan dipermudah. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, sekian berita malam, edisi Selasa 23 Januari 2018. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.